Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah al-Ali al Wajami al-Asya'i wal-Mufarriqi Zil-Ni'amil-Wasi'atil-Ghazira Wal-Hikamil-Bahiratil-Kathira Thumma Salatu Ma'salamidya'imi Al-Rasooli Al-Qurashi Al-Khathamid Wa alihi wa sahbihi al-abrari Al-ha'izi maratib al-fakhari Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah Segala puji Yang mutlak Yang sempurna kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kita sertai kecintaan Dan pengagungan kepadanya Dan juga rasa syukur yang tidak ada. terhenti Kita panjatkan kehadiratnya pula Kemudian salawat serta salam Kita tunjukkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Yang telah banyak Berjasa Terhadap kita semuanya beliaulah yang Memberikan petunjuk kepada kita Berupa petunjuk irsyad Petunjuk bayan Sehingga kita bisa mengenal Islam Kita bisa mengenal iman kita bisa mengenal ihsan baik ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ataupun ihsan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa dan kita berharap di yaumul qiyamah nanti kita adalah termasuk golongan umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau dan juga akan bisa meminum manisnya dan segarnya telaga Allah Subhanahu Wa Taala yang diampu oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diambil kiai maklak. Wabarakatuh. Bapa ibu ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah saya bisa memenuhi undangan dari bapak-bapak semuanya dan sebenarnya sudah waktu yang cukup lama saya diundang ke masjid ini tetapi karena memang kesibukan saya karena memang saya adalah penjaga gawang di pondok pesantren jadi nampung ye namun pun penjaga gawang ni tuh ye nampung Tetas setiap malam memang saya ada kegiatan di pondok tapi malam ini alhamdulillah bisa kita liburkan tetapi dan kemudian kita sempatkan untuk berkunjung kepada saudara-saudara kami di sini mudah-mudahan uh, membawa faedah yang besar untuk diri saya dan juga bagi saudara-saudara saya yang Tinggal di sekitar Islamic Center Baitul Mohsinin Sleman ini Bapak, Ibu, Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu SWT Kajian kita pada kesempatan malam hari ini Adalah tentang teori dan praktek perawatan jenazah e, Makalah yang kita pergunakan pada malam hari ini Adalah makalah yang sengaja kami kumpulkan Yang Beberapa waktu yang lalu ini sekitar kita kumpulkan lebih dari 3 tahun kami mengumpulkan makalah ini dan sedikit kita sempurnakan sampai sekarang belum sempurna tetapi ini adalah sedikit hasil yang dari kumpulan makalah yang kami kumpulkan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya bahwa ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu eh, Wa Taala kita langsung dalam kajian kita membahas hal-hal yang disyariatkan terhadap orang yang baru meninggal dunia atau sebelumnya sebelum masuk di sini karena tadi disampaikan bahwa bagaimana kita mentalkin saudara kita yang hendak meninggal dunia maka di sini saya singgung terlebih dahulu tentang uh, masalah mentalkin. Mentalkin yaitu kita mengajari saudara kita yang hendak meninggal dunia kalimat syahadat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalan jannah barang siapa yang akhir kalamnya di dunia ini adalah la ilaha illallah maka dakhalal jannah akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa cara kita mentalkin bahwa bapak ibu-ibu ketika saudara kita hendak meninggal dunia Saudara kita kita talqin dengan bacaan la ilaha illallah. Kalau saudara kita kita talqin dengan dengan bacaan la ilaha illallah ini sudah mengucapkannya sekali maka talqin kita tidak kita kita ulang lagi. Begitulah yang dijelaskan oleh Imam Al Qurtubi rahimahullah taala. Dalam kitabnya Ad-Tadkirah Beliau menulis kitab Ad-Tadkirah Membahas tentang masalah Bagaimana kita Mentalkin orang yang, dunia, yang Hendak meninggal dunia Sampai kemudian tentang Alam akhirat, beliau tuliskan secara lengkap Tentang Masalah itu dan juga masalah Alam akhirat, tentang bagaimana ruh Kaum muslimin, kemudian juga Ruh orang-orang kafir, akibatnya di Bagaimana beliau tuliskan dengan Sangat lengkap dalam kitabnya At-Tadkirah Di sana beliau memberikan penjelasan Bahawa ketika kita mentalkin Ini hanya Satu kali saja Kalau sudah diucapkan Kalimat La ilaha illallah Maka tidak kita kita ulang lagi Kenapa demikian? Karena takut nanti justru malah bosan yeah. Malah nama? No bo? Bosan Kalau bosan akhirnya justru malah tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena memang itulah dzahir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dados menawi la ilaha illallah Menikau sampun dados akhir kalamipun sampun kita kita berhentikan kalau nanti dia mengucapkan ucapan yang lain baru kita ulang ulang lagi subadus napa no subadus akhir kalamipun menika napa no kalimat thayyibah la ilaha ha illallah lah sak sampunipun dilar denyo sak sampunipun dilar denyo kita disyariatkan untuk melakukan beberapa hal inilah yang kita sebutkan dalam slide yang ada di hadapan Bapak semuanya hal-hal yang disyariatkan terhadap orang yang baru meninggal dunia yang pertama memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia. Dasarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Salamah telah mengembuskan napas terakhirnya sedangkan kedua matanya terbelalak, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua mata Abu Salamah dan beliau mengatakan innar ruha idza kubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh apabila Telah dicabut Maka pandangan matanya Mengikutinya, mengikuti Ruh menikawau ya. Alimam Masun Ani Dalam kitabnya Subhulu Salam Beliau mengatakan Di dalam perbuatan Nabi ini Terdapat dalil Atas disunahkannya Perbuatan ini Dan seluruh ulama kaum muslimin Telah sepakat atas hal ini jadi sesuon kesepakatan saking para ulama, bilih menawi sederek kita sampun pecah anangin keadaan ini pun, panning alipun niku melotot nikut tibun nobo, pejamkan. Nah, bagaimana cara memejamkannya? Cara memejamkannya adalah mekaten ye, pensewu ye. Nah, para pokok hak jelaskan kata semekaten. Nah, pelan-pelan ye. -pelan, dengan jari jemari kita niki kita kita mengatakan dengan pelan-pelan dengan lembut supados mboten nyakiti kalian sederek kito ingkang kan. sampun dilar ndonya menika merginipun kehormatanipun nalikanipun sampun dilar ndonya masih tetap wajib kita jaga tidak ada doa apapun ketika Memejamkan mata jenazah Betul-betul doa ingkang sohih Saya ingin Nabi SAW Ingkang kegayutan kalian Memejamkan mata jenazah Sampun Kita lajukan Ingkang kau kali Mendoakan kebaikan Kita doakan Saudara kita dengan Doa kebaikan Rasulullah SAW mencontohkan di sini dengan mendoakan Allahummaghfirli Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi akibhi fil ghabirin waghfir lana wa ya rabbal alamin wa ashlahu fi qabrihi wa fihi ya Allah ampunilah Abu Salamah Angkatlah derajatnya di tengah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan gantilah dalam anak keturunannya yang ada setelahnya, dan ampunilah kami dan dia. Wahai Tuhan semesta alam, dan luaskanlah kuburnya. Itu kurang terjemahannya. Wanawir lahufihi dan sinarilah kuburnya. Nikah contoh doa saking Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menawi kita apal doa menikoh monggo kita ucapkan doa menikoh menawi kita beten apal the doa engkang saya kagem sederek kita umpam kita mendoakan Allah mufir ya Allah ampunilah dia la ni beten sakit dalam bahasa Arab damel bosok kita ingkang kita sakit supatusoh kita Sakit dengan agen kesayangan di matang sederek kita. Lajangnya orang kang orang tiga ni pun mengikat dagunya, mengikat dagunya. Roktasipun mengatah, ya. biasanya pun jenazah mereka menawi tilar dunya, kadang nunsaiwu, nah, terbuka ya. tutup ipun mereka, mereka terbuka lah. Ini sepatutnya pemandangan ini pun Ini pun menyeramakan Pemandangan ini pun Nanti pun tinggal Kirang sekeco Lajeng dimungkinkan nanti Serangga juga bisa bisa Masuk ke dalam Tubuh saudara kita Maka para bukohak mengatakan Kita Hendaknya di, disyariatkan Untuk mengambil kain Kemudian Nah Kain itu kita kita talikan di di dagunya, kain mengatakan ya, nah, dibentali mengatakan. Supaya saudara niki mungkin sakit nabo tertutup supaya bisa bisa tertutup. Nah, kemudian yang keempat adalah melemaskan persendian, melemaskan persendian. Dari jenazah. Bagaimana cara melemaskannya? Nah, cara melemaskannya adalah tangan ini, ini kita, kita lemaskan, ngerti? Megaten, persendian ini kita kita tarik demikian. Kemudian kita kembalikan, ini kita tarik, kemudian kita kembalikan. Demikian juga nanti yang kiri. Demikian. Kemudian juga jari jarinya kita lemaskan. Kakinya juga demikian. Lututnya nanti e, betisnya ini kita kita tarik, ya. Sehingga nanti lututnya antara lututnya dan e, antara paha dan nanti betisnya itu nanti lututnya itu lemas, ya supaya lututnya juga lemas. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita nanti melakukan perawatan seperti pemandiannya ini biar mudah nantinya. Nah, namun ini tidak boleh kita lakukan ketika memang jenazah itu sudah dingin. Terasa kapan kita melaksanakan nalikanipun jenazah menikah taksi? Badani pun ketaksih anget Taksih nembi ne meninggal Adapun jika memang sudah dingin Maka tidak boleh, kenapa demikian? Karena justru nanti akan menyiksa Karena Bisa meretakkan tulang Tulangnya nantinya Nah, Nabi SAW mengatakan Inna kasro Admil Mayiti Kakasrihayan Saat teman dia pun mecah Tulangipun jenazah Niku kadus ini hukumipun Nalikan mecah Nalikanipun taksih, taksih kesan Datus nopo hukumipun Haram Menawi sampun dingin, hukumipun haram Datus dipun syariata Kan melemaskan persendian Menikau, nalikanipun Kondisi nipun Jenazah menikut taksih Anget, taksih nembi Meninggal dunia Saya ketahuan paham ya? Lajang melepas pakaian yang melekat di badannya Melekat Melepas pakaian yang melekat di badannya Dalilnya Para sahabat ketika Nabi SAW meninggal dunia Mengatakan La nadri Anujarridu Rasulullah SAW Min thiabihi kama tujarradu mautana Kami tidak tahu Apakah kami melepas pakaian Rasulullah SAW Sebagaimana kami melepas pakaian orang yang meninggal dunia Di antara kami Ataukah tidak Hadis ini menunjukkan bahawa Adat dan kebiasaan yang berlaku Di masa Rasulullah SAW Ketika akan mandikan jenazah Melepas pakaian yang melekat pada Jasadnya Adapun Rasulullah SAW Ini tidak di tidak dilepas. Ini kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun ada dan kebiasaan para sahabat selain terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka melepas napa pakaian tiang enggang tilar dunia. Cara melepasnya bagaimana? Kan lah ini tasik kan segecang yang lepas ipun. Nah. Cara melepasnya adalah dengan di digunting. Ya. Cara melepasnya dengan di digunting. Bagaimana cara mengguntingnya? Nah, cara menggunting ipun ya. menawi tunsew. Ya. Nah, kalau pakaiannya seperti ini maka ya kita gunting di sini. Nah, nikki, lacung, nikai, merigi. Nah. Kemudian nanti bawahnya nggih ya, menika kita gunting. Niki. Ngandhapipun nggih ya, mekaten. Dipun gunting dari sebelah kanan dan sebelah kiri nipun. Kalau bawahnya kita gunting dari sebelah kiri, sebelah kanan nanti sudah bisa di diambil. Kalau baju maka terus sini kita gunting nggih toh mriki dipun gunting akhiripun napa saged dipun dipen pendek saged menmartos nggih ya mangke sampun dipun napa dipun paksa nggih dipun mainipun ndamel kaos menipun dipun paksa iki mangke sakit nggih karena dia juga merasakan sakit sebagaimana kita yang masih hidup merasakan sakit kalau kita berlakukan dengan sesuatu yang ketika dia masih hidup itu menyakitkan tubuhnya. Lajeng sak sampeyanipun seluruh pakaian yang melekat di badannya itu dilepas, lajeng dipun gantos Kalian kain yang kang nglintonipun yang menutup seluruh jasad jenazah dengan dengan kain. Kenapa demikian? Karena Sebagaimana yang dikatakan oleh Ansharul Muminin radhiyallahu dhaalainha, An Na Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina tufya sudjia bi burdin hibaroh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal dunia ditutupi dengan menggunakan burdin hibaroh, pakaian yang bergaris garis ala yaman. Terus kain pun putih tapi warna garisipun. N wonten jeleret-jeleretipun. Kados kain ihram menika nggih. Kain ihram kan putih tapi wonten napa? Jeleret-jeleretipun. Nah. Lajeng namun orang yang meninggal dunia ketika ihram tidaklah boleh ditutup wajah dan kepalanya karena memang orang yang sedang ihram tidak boleh menutup wajah dan kepalanya. Salajengipun Menyegerakan pemakamannya, menyegerakan pemakaman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doaahkan ashriu bil jana zati, ashriu bil jana Segerakanlah pemakaman jenazah. Terus kita dipun perintahkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya menyegerakan pemakaman. Sampun antas dipun tunda, tunda. Masa agen menawiti yang menegok wajat kang saik kebaikan yang didapatkan tertunda. Kalau kemudian dia orang yang tidak bagus, maka kalau tidak kita segerakan, maka kita di tengah-tengah kita ada orang yang jelek dan sesuatu yang jelek yang dibawanya. Kemudian yang berikutnya segera melunasi hutang. Hutangnya, menawi gada hutang segera dipun lunasi. Merginipun pun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dahulukan nabsul mu'mini, mu'allah bidainihi bidai inihi. Jiwa ni pun tiang mu'min mana kau, mu bergantung kalian nobo, utang i bergantung. Kalian apa? Utangipun, kesayanan-kesayanan Ingkang badai dipun dapatkan Niki Dipun tunda Karena hutang yang di Miliki Yang belum terbayar menawi Wanten Yang ingkang meninggal dunia Sampun ngantos Harta pun menikuti pun waris Dining ahlu warisipun Sementara hutangnya itu belum dibayar. Karena itu kalau kita belajar kita bulvaroid, ketahui bahwa masalah waris mewaris bapak-bapak, ibu-ibu, mangi wonten, nih menikah hukukul, hukukul, muta alikatubil janazati, huk hak-hak yang berkaitan kalian jenazah, nih yang kangkedah di penuhi. Yang pertama adalah mu tajhizil janazah Biaya perawatan jenazah niku dipun ambilaken saking hartanipun jenazah. Lajeng ingkang kalih nggih menika muanu tasdidid dayn, biaya penunaian hutang Niki dipun ambilaken saking hartanipun tiyang ingkang meninggal dunia. Ingkang mengeti tiga nggih menika muanu tajhiz tasdidil wasiah, biaya penunaian wasiat. Ini tiga ini kedah dia pun Kerana kan Sampun pun menawih tiga Menikah sampun dia penuhi Lajeng dia menikah Al-Irsu pembagian apa? No waris Laman dia Jadi sampun ngantos Waris kerian Lajeng no apa? Nah, lajeng utang dia pun dipun? Nah, di pun kain dilakan. Meri ini bapak abang. Meri ini pun bapa niku tiang engkang paling rahmat. Dumateng kaum pun, dumateng umat i pun. Meri utang niku sakit nyeba siksa kubur. Utang niku sakit nyeba baken Siksa, siksa kubur. Engkang rubi niku ghaib mereka. Kulit kita menika panas. Ngantos utang menika dipun tuneaken. Kadestene wonten tenggalipun peristiwa disebutkan wonten hadis sahih Nabi SAW alaihi nyolati jenazah tenggalipun sahabat. Lajeng Rasulullah SAW Katakan, nopo tiang menu tidak ada hutang, ternyata tidak ada hutang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lacing mundur buat tentang tu Lajeng Lacing sah sah puni pun mereka katakan, wanton Abu Qatadah tampil sanggup melunasi hutangnya sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatih. Sah sah puni pun mereka pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke panggil kalian Abu Qatadah Napa pun Rasulullah, ya Abu Qatadah ma balu dinarain, Abu Qatadah Rong dinar ni pun sampun panjengan tunak Kenapa dereng? Dereng ya Rasulullah Panjengan pun kan Nambit tilar Benjing pun kepanggih malih Dipuntangkan Rasulullah Sampun dia pun tunakkan oleh dereng Dereng ya Rasulullah Benjing ni pun dipuntangkan oleh Rasulullah S.A.W Ngantas Abu Qatadah Dauhakan Kot kode itu huma ya Rasulullah Sampun kula lunasiduh Rasulullah Utangi pun sahabat kula menekah Nabidah ibu Nabi Rasulullah Al An Hinum Baradat Jil Saiki Tum Bustume Kol Keadaan Enggang Nyebabakan Kulit Ipun Dingin Raktasi pun terus benti Saat terengi Jenazah mereka wau Kulit Ipun Abah Panas Tetes utang nih kita sakit nyebabkan seksol kubur. Para milok keda menawi kita tetes ahli waris utang ipun jenazah nih kita dipun tuna akan krian sampun ngantos dipun waris krian harta benda nipun lajeng utang ipun dipun tunda penunehan nipun. termasuk kedoliman terhadap jenazah. Lajeng yang kagak. Songong gih menikah segera menunaikan wasiatnya. Wasiatnya ini pun juga harus segera ditunaikan. Ya. Nah, saulajengi pun sama nisa gih. Tasmu ni isa krian, ong ya, oh, ya. munggul. Tadah kita pergi krian gih menikah. Saalajengi pun mungkin tata cara menunaikan jenazah. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah. Salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawalah wa la hawla Wa la quwata illa billah Bapak ibu yang diberikan Allah SWT Kita lanjutkan kembali Kajian Teori dan praktek perawatan jenazah Materi yang selanjutnya adalah tata cara memandikan jenazah Para ulama telah sepakat bahawa secara umum jenazah dimandikan seperti mandi janabat Ijma' ini disampaikan oleh Al-Imam al-Mundir Rahimahullah Ta'ala Dalam kitabnya Al-Ijma' Demikian juga disebutkan dalam kitab Jami'u Lata'ifu Tafsir Dan juga disebutkan dalam kitab Mana Rusabil Karya Sheikh Ibrahim Ad-Duwayyan Ketika kita memandikan jenazah Maka tata cara memandikannya Secara umum adalah Seperti mandi janabat Adapun secara rincinya Adalah sebagai berikut Yang pertama orang yang memandikan Berniat memandikan jenazah Dan mengikhlaskan ibadah Memandikan jenazah karena Allah ta'ala kerana mandikan jenazah adalah sebuah peribadatan Setiap peribadatan maka harus kita sertai dengan niat ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari ibadah yang kita lakukan Kemudian melepas semua pakaian yang melekat pada jenazah yang ketiga Menutupi aurat jenazah Hukum menutupi aurat jenazah Adalah wajib bagi jenazah Yang berumur 7 tahun atau lebih Karena kalau 7 tahun Atau lebih Ini auratnya Sudah menarik Lawan jenisnya Ataupun juga sesama jenisnya Yang memiliki Penyakit Kelainan seperti misalnya homoseksual atau lesbian, waliyadu billah. Jadi auratnya ditutup semuanya. Kemudian menutupi dari pandangan manusia. Adapun menutupi dari pandangan manusia hukumnya adalah sunnah. Artinya jenazah kita tutupi agar tidak tidak dipandang oleh orang banyak dengan cara misalnya kita bikin apa kain yang mengelilingi jenazah atau semacam tenda tetapi setinggi badan keliling sehingga jenazah tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Kemudian jika jenazahnya wanita maka pintalan kepangan rambutnya diuraikan terlebih dahulu sebelum dimandikan dan setelahnya dikepang kembali. Seorang wanita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkepang rambutnya sebanyak tiga pintalan. Ketika Meninggal dunia maka pintalan itu dilepas Kemudian nanti Setelah Selesai dimandikan Dikepang kembali Kemudian Selanjutnya Kita mencampur antara Air dan daun bidara Air dan daun bidara Kalau dalam Daun bidara kalau di Jawa namanya daun widoro ya, daun awo. widoro Bisa dipahami pak ya daun bidara Berapa hari yang lalu ada teman yang dari Kulonprogo sempat ke rumah Katanya kalau di Kulonprogo daun bidara ini banyak Tapi kalau di Sleman sini saya tidak tahu apakah banyak atau tidak Cara kita Mengambil daun bidara Ini daun bidara kita ambil dalam Keadaan basah Atau dalam keadaan kering Kalau yang dalam keadaan basah Ini kita blender Dalam jumlah yang banyak Kita blender Sampai nanti Lembut Kita sam Adapun kalau dalam keadaan kering maka kita kita tumbuk, kita giling, lembut sehingga menjadi tepung daun bidara. Nah, kalau yang basah ketika kita blender, kita kumpulkan di bak, kemudian kita aduk lagi sampai nanti keluar busanya banyak. Nah, busanya itulah nanti yang kita pakai untuk memandikan jenazah. Atau kalau dalam bentuk kering yang sudah diserbuk, nanti kita campur daun bidara dengan air, airnya jangan terlalu banyak. Kemudian kita kita aduk, ya, kita aduk menggunakan tangan kita, kita aduk sampai kemudian nanti keluar busanya. Busanya itulah nanti yang kita ambil kita pergunakan untuk memandikan jenazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iksiluhu bima'in wa Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, maka bisa diwakili dengan sabun. Kemudian mengurut perutnya dengan urutan ringan. Mengurut perutnya dengan urutan ringan. Jenazah kita Angkat sedikit nih, Kepalanya kita angkat sedikit Kemudian Kita Kita urut Dengan urutan yang Yang ringan Kita urut dengan urutan Yang ringan Maksudnya adalah untuk Mengeluarkan kotoran yang ada dalam dalam perutnya jika memang ada kotoran yang mungkin bisa keluar nanti melalui jalan belakang kemudian membersihkan tempat keluarnya kotoran baik dari kubul dan dubur ini kita bersihkan alimam nawawi rahimullah taala dalam majmu asharul muhadap menjelaskan berkata sahabat sahabat kami kemudian beliau menyebutkan Masalah lalu Beliau katakan lalu mencuci tubur Dakar dan sekitarnya Dengan tangan kirinya Yang terbungkus kain lalu mencebokinya Sebagaimana menceboki Orang yang masih hidup Jadi diurut Dengan ringan Kemudian setelah itu di Diceboki dengan menggunakan Air Yang Dicampur Dengan sabun atau dengan daun bidara Kemudian Selanjutnya setelah kita ceboki Baru kemudian Kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu Setelah menceboki kita mengucapkan Basmalah Karena memandikan jenazah adalah seperti mandi janabat Dan mandi janabat didahului dengan perwudu Dan ketika perwudu disunahkan baca Basmalah Karena mayid tidak bisa baca basmalah Maka yang baca basmalah adalah yang Memandikannya Kalau bisa baca basmalah Nanti takut semuanya ya. Kemudian Memandikan memulainya dari anggota Anggota wudunya Mandikan dengan Memulai dari anggota wudhu Atau dalam istilahnya Diwudhukan terlebih dahulu Setelah diceboki Kemudian kita baca basmalah, Kemudian kita Mewudhukannya Sebagaimana Wudhu Orang yang masih hidup Sebagaimana Wudhunya orang yang masih masih hidup Hanya saja Ketika kita Mas, membersihkan mulutnya Ini kita gunakan kain Kita celupkan dalam air Kemudian airnya kita peras Asal basah kainnya Kemudian kita gunakan untuk membersihkan Mulutnya Jangan sampai airnya banyak Karena kalau banyak nanti bisa Netes masuk Nanti bisa menyebabkan apa Terganggunya jenazah Ini tidak diperbolehkan Karena itu dibasahi kainnya Kemudian digunakan untuk Membersihkan mulutnya sampai bersih. Nah, kemudian selanjutnya ya kita wajahnya, kemudian tangannya, kepalanya, dan kemudian juga kakinya. Selesai diwudukan, kemudian kita mencuci kepalanya. Kepalanya kita cuci, ya, kita cuci. Di sini saya perkataan ulum kuda ma'ruful Ta'ala yang beliau mengatakan. Kesimpulannya, apabila orang yang memandikan jenazah telah mengwudhunya, ia mencuci kepalanya lalu jenggotnya. Kalau jenazah memiliki jenggot, maka kepalanya dan jenggotnya di dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan daun bidara tadi, pak. menggunakan ya. daun bidara atau kalau tidak ada daun bidara bisa diganti dengan sampo. Kemudian mencuci jasadnya yang tersisa dengan dimulai dari anggota badan sebelah kanan. Mencuci kepalanya ini sebanyak tiga kali. Sebanyak tiga, tiga kali. Kita cuci sebanyak tiga kali, kita sampo sampai bersih. Tiga kali. Baru kemudian setelah itu kita cuci jasadnya. Mencuci jasadnya yang tersisa dengan dimulai dari anggota badan yang sebelah kanan. Caranya bagian atas dulu kita bersihkan ya dari dari leher bapak ya dari leher sampai ke bawah ini kita siram menggunakan air kemudian setelah itu kita gosok dengan daun bidara atau sabun kemudian setelah itu kita siram ini kita siram setelah kita siram maka kita iringkan ke arah kiri Baru bagian belakang yang yang sebelah kanan ya, Bagian belakangnya Sebelah kanan Ini kita siram dengan air Kemudian kita Kita sabun atau kita kasih daun Daun bidara tadi Setelah itu nanti Kita Siram sebaik bersih Baru setelah itu kita pindah Ke yang Yang kiri Nah yang kiri Kita siram dari lehernya ini sampai ke ke bawah Kemudian kita Gosok dengan daun Dengan daun bidara Atau pakai sabun Kemudian kita siram bersih Kemudian kita iringkan ke arah Kanan, kemudian bagian belakangnya Ini kita Siram dan kemudian kita bersihkan Sampai Kemudian kita siram sampai bersih Nah Proses memandikan tadi Kiri, depan Kanan, depan, kanan, belakang Kemudian kiri, depan, kiri, belakang Ini dianggap kita memandikan sudah satu Satu kali Kemudian kita ulang Sampai Tiga kali Kalau tiga kali belum bersih Maka bisa diulang Sampai bersih Tapi dengan hitungan Ganjil Kemudian Nanti setelah Kita mandikan Sebanyak tiga kali Secara Sempurna bersih Kemudian Kita tutup Prosesi pemandian jenazah dengan menyiramkan air Bercampur minyak kafur Minyak kafur ini Biasanya Diterjemahkan dengan Kapur barus Terjemahan minyak kafur dengan kapur barus Ini sebenarnya e, Masih kurang tepat Karena sebenarnya kaf, Kapur barus Itu bukan minyak kafur Tetapi dia sintetis dari minyak kafur yes. Kapur barus adalah sintetis dari minyak Minyak kafur. Karena itu sebenarnya kafur yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat jalna fil alhirotika furo, ausey an men kafur dan jadikanlah kafur atau sedikit dari kafur di akhirnya maka kafur itu adalah minyak kafur yang konon kabar-kabarnya, Allah Alam bismewab minyak kafur ini berasal dari daerah Medan, tetapi dibawa oleh eh, sebagian orang Arab yang pada itu melakukan pelayaran ke tanah air kita. Bahkan sebelum masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi, ini sudah ada yang pernah melancong sampai ke negeri kita dan singgah di Medan, sehingga kemudian membawa minyak kafur ke daerah Arab. Konon kabarnya begitu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi sekarang sangat langka sehingga yang ada adalah sintetisnya. Kalau di negeri kita, ini sintetisnya yaitu kapur barus. Namun sekali lagi, jangan salah mengartikan bahwa kafur ini kita artikan dengan kapur barus Maka nanti bisa terjadi Kekeliruan yang sangat banyak Dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW wa ala alihi Dan prakteknya nanti Cukup uh, Cukup rumit dan kemudian Juga nanti menjerumuskan dalam uh, Sebagian kesalahan Dalam masalah ini Nah Membersihkan air dari badan jenazah Kalau sudah kita mandikan Kemudian sudah kita kita siram dengan air Yang dicampur dengan kafur Atau dicampur dengan kapur barus Kalau biasanya yang digunakan di kita Sintetis dari minyak kafur Kemudian setelah itu selesai Proses mandikan jenazah Kemudian jenazah kita anduki Dalam kitab Tafiki disebutkan Hal ini, membersihkan air dari badan jenazah Di antaranya dalam kitab Ibn Kudama berkata Kesimpulannya orang yang mendekat jenazah Apabila telah selesai mendekatnya Ia mengelap badan jenazah dengan Kain agar air yang tersisa Pada badannya tidak membasahi Kain kafannya Karena kalau Dibiarkan nanti akan membasahi kain kafan Kira-kira ada gambaran Pak jadi kalau kita ulang secara global, maka cara memberikan jenazah adalah pertama kita mengucapkan basmalah. Setelah mencepoki ya, setelah setelah mencepoki, setelah diurut perutnya, kemudian kita cepoki, kita mengucapkan basmalah, kemudian kita wudukan secara sempurna wudhu seperti kita ketika masih hidup, kemudian setelah itu kita keramasi, rambut kepalanya, rambutnya, dan jenggotnya. Kita bersihkan sampai tiga kali Kemudian setelah itu Baru kita bersihkan anggota badannya Yang kanan, depan Dan kemudian juga belakang Baru kemudian yang kiri, depan, dan belakang Maka ini satu kali Kita ulang sampai sebanyak Tiga kali, kalau tiga kali Belum bersih, kita tambah empat kali Kemudian kita kita ganjilkan dengan lima Lima kali, kalau lima kali Belum bersih, kita Enam kali, kita ganjilkan dengan tujuh Tujuh kali. Kalau nanti sudah bersih, kemudian kita ambil air yang dicampur dengan kapur barus, kemudian kita siramkan. Nah, kita siramkan, selesai, baru kemudian kita anduki. Maka sudah selesai prosesi memandikan jenazah. Kalau kita perhatikan proses tadi adalah persis ketika kita mandi, janabat. Kemudian cara mengkafani jenazah. Di sini saya sebutkan secara singkat saja Pak ya. Karena mungkin waktunya juga tidak cukup kalau kita bawakan dalil-dalilnya dan kemudian perkataan para ulama dalam masalah ini. Ini tata cara mengkafani jenazah. Sifat kain kafan. Untuk kaum laki-laki terdiri dari tiga lembar kain berwarna putih. Untuk kaum wanita Sebanyak lima lembar kain berwarna putih Ini menurut kebanyakan Ulama Jumhur alul ilmi Kebanyakan para ulama Mengatakan bahwa kaum wanita dikafani dengan lima lembar kain Dengan lima lembar kain Satu lembar untuk kerudungnya Satu lembar untuk baju kurungnya Kemudian yang tiga lembar seperti untuk kaum laki-laki. Bagaimana caranya? Caranya membuat kerudung. Nanti karena kita di sini kaum laki-laki yang banyak maka tidak perlu kita kita jelaskan. Kemudian kainnya ndaknya berwarna putih. Ini yang dianjurkan. Ilbasu mincia bikmul putih wa kafin mautakum kata nabi sallallahu alaihi wasallam pakailah pakaian kalian yang berwarna putih dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengan menggunakan kain yang berwarna putih kemudian bersih tebal menutup aurat sederhana dan bukan indah mewah serta mahal tapi yang tidak terlalu mahal Pak ya karena nanti akan usang yang mahal diberikan saja kepada yang masih masih hidup dan itu lebih bermanfaat. Nabi saw melarang kita untuk menyanyiakan harta. Nabi saw mengatakan Inna karihalakum kilawakala wa kasreta sual wa idoat almal. Allah swt melarang membenci kalian melakukan tiga hal. Kita berpegang kepada kabar burung. Kemudian banyak meminta, kemudian menyanyiakan harta. Nah, termasuk menyanyiakan harta kalau orang meninggal kita kafani dengan kain yang yang mahal. Kemudian tidak mewah dan mahal masing-masing dari kafan diberi minyak wangi. Masing-masing nah, dari kafan diberi minyak wangi. Istilahnya dalam kitab baca fikih diberi hanut, hanut yang terdiri dari minyak kafur. Nah, minyak kafur, itu ini minyak wangi. Kalau tidak ada minyak kafur, maka minyak apa saja, bisa minyak zafaron, bisa hajar aswad, bisa misak. Caranya bagaimana? Caranya kalau katakanlah ini tiga lembar kain, tiga lembar kain, ini kain ini kita pasang demikian nanti kita kasih minyak wangi bagian atasnya. Kemudian kita letakkan lagi di atasnya. Demikian kemudian kita kasih minyak minyak wangi. Kemudian di atasnya lagi kita kasih minyak minyak wangi. Maka tiga lembar itu semuanya dikasih minyak wangi. Kemudian badan jenazah diberi minyak wangi tahanud Badan jenazah dikasih minyak minyak wangi. Kalau kita teliti perkataan dari para ahli ilmi tentang memberi minyak wangi, nanti banyak sekali perkataan dari ahli ilmi. Tapi di sini tidak saya bawakan, tapi dalam makalah aslinya ada perkataan para ulama yang mengatakan bahawa kita mengambil kapas kemudian kapas itu kita kasih minyak wangi dan kemudian diletakkan di tempat-tempat yang tempat sujud, kemudian tempat e, kotoran, karena tempat bersarangnya kotoran. Seperti misalnya napa? No ketiak dan lain-lainnya. Tetapi kalau itu sulit maka kita bisa mengamalkan apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat yaitu seluruh jasad jenazah kita kasih minyak-minyak wangi. Inilah yang disebutkan dalam kitab Shahrul Mumtii. Sayy si Muhammad bin Sulayman ketika ditanya tentang apakah ada dalil yang membolehkan meminyaki seluruh jasad jenazah, beliau mengatakan iya, telah datang hal ini dari sebagian sahabat. sebagian sahabat melakukan hal seperti itu sebagai penafsiran dari Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di sini tidak saya bawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau diantaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menjelaskan bahawa Tubuh jenazah kita minyaki ini Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau bersabda kepada para sahabatnya Yang mengurus jenazah orang yang meninggal dunia Karena ketika ikhram Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Walatuhannituhu Jangan kalian minyaki dengan kalian minyaki sahabat kalian, karena dia meninggal dalam keadaan ihram. Orang yang ihram tidak boleh pakai minyak minyak wangi. Kenapa demikian? Karena nanti dia umul kiamah dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam keadaan berihram. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fainnahu yub asu yawmal kiamatimulabbiyan. Dia nanti dia umul kiamah dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah." Karena itu enggak boleh kita kasih minyak wangi. Nah, para ulama mengatakan berdasarkan hadis tersebut di antaranya menyatakan bahwasannya kebiasaan yang terjadi pada masa Rasul Muhammad SAW apabila ada jenazah maka diberi minyak wangi. Karena itu kenapa Nabi SAW harus melarang orang yang ikhrom dikasih minyak wangi? Karena memang selain orang yang ikhrom maka diberi minyak. Minyak wangi nah. Kemudian praktek mengkafani jenazah Mempersiapkan kain kafan Lebar kain kafan Ukurlah Lebar tubuh jenazah dengan Tali rafia Setelah diketahui ukurannya Lalu dikalikan tiga Yakni satu kali tiga Contoh ukuran jika lebarnya Lebar tubuhnya Tiga puluh senti Maka lebar kain kafan yang disediakan adalah 90 cm Jadi kalau misalnya ini jenazah pak ya Kita ukur lebarnya Kita ukur lebarnya dengan menggunakan benang atau mungkin tali rafia Berapa lebarnya? 30 cm misalnya di situ. Maka nanti kita kalikan 3 Fungsinya apa? Nanti untuk apa? Membalut Kan demikian gitu ya Nah, kalau hanya satu, kalau tiga puluh saja, maka nanti bagian bawahnya saja yang kena. Nah, kalau enam puluh saja, maka bagian atas dan bawahnya sehingga nanti nggak bisa deh, nggak bisa ditarik ini, nggak ada sisanya yang bisa ditarik karena itu dikalikan tiga. Nah, bagaimana kalau yang kain yang tersedia di toko tidak cukup? Nah, kita kita jahit, kita jahit. Jadi dua kain kita jadikan kita jadikan satu sehingga nanti bisa cukup untuk membungkus jenazah dengan sempurna Adapun tinggi kain kafan ukurlah tinggi tubuh jenazah dengan tali rafia lalu tambahkan ukuran tertentu agar mudah proses pengikatan bagian atas kepalanya dan bagian bawahnya Tak ukur tingginya berapa Kemudian kita tambah. Contoh misalnya, jika tinggi badannya 180, maka panjang kain kafannya ditambah 60 cm. Misalnya begitu Pak. Ya. Tapi ini bukan uturan paten bisa nanti ditambah, bisa di, dikurangi. Ya. Sesuai dengan keadaan. Jika tinggi tubuhnya 150, maka panjang kain kafannya ditambah 50 cm. Jika tinggi tubuhnya 120 maka panjang kain kafannya ditambah 40 cm Dan seterusnya ya, Jika tinggi badannya 90 maka kain panjang kain kafannya ditambah 30 cm Ini contoh mau, contoh saja Nanti bisa fleksibel, bisa ditambah, bisa dikurangi Kira-kira ada gambaran Pak? Jadi tingginya kemudian nanti kita tambah berapa senti Yang kemungkinan nanti bisa untuk di diputar Untuk diputar untuk nali dan kemudian nanti dikembalikan lagi ke, ke atas Pada bagian bawah Ditarik kembali ke bawah pada bagian atas Kemudian mempersiapkan tali pengikat kain kafan Guntinglah kain dengan panjang disesuaikan dengan ukuran lebar kain kafan Contoh lebar tubuhnya 30 cm maka panjangnya adalah 30, 30 cm Seperti bikin Kain untuk Penutup tadi ya, Untuk penutup tubuhnya Kemudian mempersiapkan Penutup aurat Atau dalam bahasa kita popok Ya Caranya adalah sediakanlah kain dan potonglah dari atas dan dari bawah sehingga bentuknya seperti popok bayi. Kemudian kalau tidak seperti ini tidak masalah Pak, ya, tidak perlu kalau misalnya terlalu ribet maka tidak tidak perlu, tidak harus paten seperti ini. Yang jelas kita bikinkan sesuatu yang untuk menutupi auratnya. Kalau kita potong sehingga kemudian seperti popok maka itu lebih lebih baik tentunya lebih sempurna. Kalau tidak ya kita biarkan. Nah. Caranya adalah sediakan kain dan potonglah dari atas dan dari bawah sehingga bentuknya seperti popok bayi. Kemudian letakkan di atas ketiga helai kain kafan tepat di bawah tempat duduk pada pantatnya berarti diletakkan di paling atas banyak ya. kalau tadi ini tiga ya tiga kemudian nanti katakanlah ini adalah kain yang untuk nanti menutup auratnya ini kita letakkan di paling paling atas di paling atas tapi di bawah ya. nanti diperkirakan tepat pada nubuh pada pantatnya, nah, seperti ini kurang lebih gambarannya. Nah, kemudian praktek mengkafaninya. Letakkan tali di atas meja jenazah sesuai dengan kebutuhan lima atau tujuh atau mungkin bisa ditambah. Biasanya kalau di negeri kita digunakan berapa pak tujuh ya biasanya begitu, tapi tujuh ini tidak paten karena tidak ada memang dalil yang yang spesifik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini karena itu sesuai dengan kebutuhan. Letakkan satu lembar kain kafan di atasnya lalu diberi hanud, diberi minyak wangi tadi. Gambarannya mungkin seperti mungkin demikian pak ya ini tali kita pasang atau ada alat peraga ya. nggih sudah dipotong nama dering sudah dipotong atau belum sudah atau nanti aja nggih ya. nanti aja nah gambarannya mungkin demikian ya. demikian kemudian ini kita sesuaikan dengan kebutuhan misalnya kalau yang biasa di negeri kita adalah tujuh ya maka kita pakai tujuh ya tujuh kemudian nah ini kainnya kita letakkan di di atasnya yang tinggi kainnya kita letakkan di di atasnya yang paling atas adalah kain yang untuk menutup auratnya tadi begini letakkan satu lembar kain kafan di atasnya lalu diberi hanut yang diberinya wangi lakukan hal serupa dengan lembar kain kafan yang kedua dan ketiga Letakkan kain penutup aurat di atas kain kafan. Letakkan jenazah di atas di meja jenazah. Bubuhkan hanut pada jasad jenazah. Jadi jenazah kita letakkan di atasnya. Kemudian kita kasih minyak minyak wangi pada jenazah. Tadi kita kasih minyak minyak wangi. Nah. Pakaikan kain penutup aurat. Nah, kemudian pertama kita ya, kita gunakan dulu. Kain penutup auratnya kemudian Kita pasang dan kemudian kita tali Ini Kita pasang Dan kemudian kita, kita tali Kemudian membalut kain kafan Pada jenazah Caranya adalah lilitkan lembaran pertama Kain kafan Sebelah kanan Lalu sebelah kiri dari kepala sampai Telapak kaki Dilihatkan dari kepala sampai mentak kaki, sampai telapak kaki. Kemudian hal serupa dengan lembar kain kafan yang kedua dan yang yang ketiga. Nggih. Ya. Bisa dipaham ya, jadi kanan dulu baru kemudian yang yang kiri. Kemudian mengikat jenazah dengan tali-tali pengikat. Caranya adalah mulailah dengan mengikat tali bagian atas kepala jenazah dan sisa kain bagian atas yang lebih tedilipat ke wajahnya lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Jadi kalau nanti sudah ini Pak ya. Ini sisanya nanti kan ini kita kita, kita demikian nggih. Nah, demikian Kemudian nanti kita tali ini. Nah, ini kan nanti sisa Nah sisanya ini Jangan dibiarkan Ditekuk ke sini Baru kemudian nanti di ditali lagi Tali. Demikian juga nanti yang bawah Ini kita Demikian Kemudian nanti kita Kita tali Kita tali Sisanya Ini kita tarik ke sini kemudian kita, kita tali lagi nah. Nah, kemudian ikatlah tali bagian bagian bawah kaki dengan sisa kain kafan bagian bawah yang lebih itu di, yang lebih itu dilipat ke kakinya lalu di lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri setelah itu ikatlah tali yang lain dengan jarak yang sama rata jadi dari atas bawah dulu Baru kemudian bagian Bagian yang lain Bagian Dadanya Kemudian bagian perutnya Bagian Bawahnya lagi, begitu seterusnya Nah demikian Dengan demikian telah selesai prosesi Mengkabani jenazah Kira-kira ada gambaran Pak Insya Allah nanti Kita Praktikan. Sekarang tata cara sholat jenazah secara global Dilakukan secara berjamaah Jadi sholat jenazah dilakukan secara berjamaah Karena Nabi SAW senantiasa melaksanakannya secara berjamaah Kemudian makmum dalam salat jenazah membentuk tiga shop atau lebih di belakang imam. Berdasarkan hadis Malik bin Hubeirah, ma'min muslimin yamu tu fa'yu solihi alaihi satu shufu min al muslimin ilah aujaba wa filaf dan illahu firro lahum. Tidak tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia lalu disolat oleh kaum muslimin sebanyak tiga shop. Melainkan mewajibkan Dalam ruwet yang lain disebutkan Melainkan diampuni baginya Dan ini yang terbaik Pak. Kalau Ada yang Mensolati jenazah Maka dijadikan tiga Tiga sof Ini yang yang utama Tapi kalau memang Yang mensolati banyak Tentu itu lebih, lebih baik Dan tidak harus menjadi tiga tiga sol, tapi kalau misalnya yang mensolatih tidak terlalu banyak bisa dijadikan tiga sol, maka sebaiknya dijadikan tiga tiga sol. Misalnya seratus orang gitu bang ya, nah, mungkin dijadikan tiga. Ya. Misalnya ya. Bagaimana kalau tiga orang tiga orang, maka dalam satu satu sol kalau tiga orang maka dalam satu satu saf ya. Kemudian tempat pelaksanaan salat jenazah Diperbolehkan melaksanakan salat jenazah di masjid berdasarkan di desa Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ala suhaib ibnil baida ila al masjid <tuh> Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mensolati Suhaib bin Al Baydaq melainkan di masjid. Namun yang lebih utama dilaksanakan di luar masjid di tempat yang disediakan secara khusus untuk solat jenazah. Yang utama di luar masjid di tempat yang disediakan untuk solat jenazah secara khusus. Karena pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada tempat khusus, pak ya. Ada tempat khusus untuk mensolati jenazah lapangan untuk sholat jenazah ini ada pada masa rasulullah saw. Namun pada saat sekarang ini jarang sekali ada, ya, jarang sekali. Karena itu boleh dilaksanakan di di masjid tidak masalah. Dan hal itu pernah dilakukan oleh nabi saw. Posisi berdirinya imam. Ketika jenazah diletakkan untuk disolati Bila jenazahnya lelaki Maka Imam berdiri di belakangnya Pada posisi kepala Adapun jika jenazahnya wanita Maka imam berdiri pada posisi tengahnya Sebagaimana ditunjukkan Oleh hadis Samurah bin Jundab Dia berkata Salaitu khalfan nabiyyi Sallallahu alaihi wasallam wa ala ummu kaab matat wa hiya saya salat di belakang nabi SAW dan beliau salat beliau mensalati ummu kaab yang meninggal dunia ketika dalam keadaan nifas ketika meninggal dunia karena melahirkan fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada posisi tengah jenazah waswah kabaroh arbaan dan beliau bertakbir sebanyak empat empat kali. Di sini Sahabatkan Muslim dan juga Imam Ahmad. Kemudian sifat solat jenazah secara global. Salat jenazah memiliki tata cara yang berbeda dengan salat yang lain karena salat ini dilaksanakan tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa duduk dan tanpa tasyahud. Jadi salat jenazah tanpa ruku, tanpa sujud dan juga tanpa duduk tasyahud. Insyaallah ini sudah kita maklumi. Disyaratkan dalam salat jenazah hal-hal yang disyaratkan dalam salat yang lain. Semisal bersuci dari hadas Dan najis Pada badan, pakaian, dan tempat Berarti harus harus berwudu Kemudian kalau janabat Yang mandi janabat terlebih dahulu Kemudian pakaiannya juga bersih dari Najis, tempatnya Dan juga badannya Kemudian menghadap Ke arah gebelat Juga menutup aurat Wajib menghadap qiblat Dan juga wajib menutup aurat Adapun sifat solat jenazah adalah Berdiri Satu berdiri Di sini saya bawakan perkataan Imam Nawawi Taala. Beliau mengatakan Fassahihul mashhur Aladhinassu alayhi syafi'i Wa qata'i jumhuru Annahu ruknun la tasihhu illa bihi Illa fi shiddatil khawf yang sahih lagi masyhur Yang dinaskan oleh asyafi'i Rahimahullah Dan dipastikan kerojihannya ke Kekuatannya oleh Jumhur ulama' bahwasanya ia adalah rukun Yang tidaklah sah Salat jenazah melainkan dengannya Kecuali ketika dalam keadaan Yang tak, ketakutan Yang mencekam Kalau dalam suasana Yang takut mencekam Seperti misalnya dalam suasana, suasana perang Maka boleh sholat jenazah Dengan tanpa berdiri, dengan duduk Boleh Kemudian bertakbir Empat kali atau lebih Kalau biasa yang kita lakukan Berapa pak? Empat kali Tetapi ada sunnah Nabi SAW Dan juga Perbuatan sahabat yang mereka melakukan takbir dalam Salat jenazah itu bukan hanya empat kali saja. Takbir empat kali ini ada dalam riwayat yang sahih. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufah bahwasanya Nabi saw beliau bertakbir sebanyak empat kali. Kemudian bisa lima kali. Eh, bisa lima kali. Ini pun juga berdasarkan hadis yang sahih. Bisa dilihat dalam slide di situ. Khususnya Zaid bin Al Arqam, beliau takbir selalu bertakbir atas jenazah sebanyak empat kali dan sesungguhnya suatu ketika ia bertakbir atas jenazah sebanyak lima kali. Maka mereka bertanya, lantas beliau menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering bertakbir dengannya atau telah bertakbir dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang bertakbir lima lima kali. Dilihat siapa yang disolati. Kalau yang disolati adalah orang yang mulia maka dibanyakkan takbirnya. Dalam rangka untuk memperbanyak mendoakan kebaikan kepada jenazah. Kemudian yang ke yang berikutnya bertakbir 6 kali atau 7 kali Ini pun juga ada riwayat yang sahih. Ali bin Abi Thalib Talib mensolati Sahal bin Hunaif Lalu bertakbir sebanyak 6 kali Kemudian Ali bin Abi Thalib Talib mensolati Abu Qatadah Lalu beliau bertakbir sebanyak 7 kali Kemudian bertakbir 9 kali Nabi SAW Beliau Salah ala Hamzah Fakabbaru alaihi tis'an Bahwasannya Nabi SAW Mensolati Hamzah Maka beliau bertakbir sebanyak Sembilan kali Ini takbir Yang ada Dalam sunnah Nabi SAW Ataupun sunnah sunah para sahabat Nabi SAW Yang bisa kita jadikan sebagai amalan dalam kita bertakbir kepada jenazah dalam salat jenazah. Namun kalau kita misalnya melakukan empat, karena itu yang dikenal di masyarakat, maka itu tidak mengapa. Kalau kita melakukan selain empat kali, maka sebaiknya disertai dengan penjelasan. Sebelumnya disertai dengan penjelasan agar nanti tidak dianggap aneh ya. Kan biasa gitu ya Kadang kalau ada sesuatu yang baru Dianggap Sesuatu yang memang Tidak ada tuntunannya padahal Ada sunahnya karena itu Kita jelaskan dulu pak ya Kita jelaskan sampai Orang yang ada di sekitar kita paham Baru kita lakukan Karena kadang masalah seperti ini Kadang bisa menimbulkan Hal yang tidak diinginkan Budayanya kita bijaksana dalam masalah ini. Karena itu kalau kita lakukan empat kali sebagaimana dengan masyarakat sampai kemudian mereka paham bahwa ada sunnah yang lain, maka itulah yang yang terbaik, InsyaAllah Karena kita meninggalkan hal yang disunahkan karena kemaslahatan sementara ada sunnah yang lain yang bisa menduduki kedudukannya, maka itu adalah sesuatu yang bagus. Kita meninggalkan sesuatu yang disunahkan. Sementara ada sunnah yang lain yang menduduki kedudukannya Karena sunnah itu yang, yang lain itu yang dikenal masyarakat Kita tinggalkan yang belum dikenal masyarakat Sampai masyarakat paham Maka ini sesuatu yang bagus Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita Ini termasuk fikih dalam ber, berdakwah. Baru setelah masyarakat paham Baru kemudian kita kita lakukan Jangan kita apa? lakukan sementara masyarakat belum paham sehingga kemudian nanti justru kita ingin menghidupkan sunnah Nabi justru malah Nabi akibatnya justru malah mematikan sunah sunnah Nabi bahkan kadang nanti e, menimbulkan hal-hal e, yang jelek sehingga saudara kita nanti terjerumus dalam mengingkari sunnah Nabi yang sahih karena perbuatan kita paham ya Karena itu dikatakan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala Rubba muslimin mahjubun bil muslim Kadang seorang muslim itu terhalangi Untuk mengamalkan sebuah kebaikan Karena orang muslim yang lain Karena salah dalam fikut dakwahnya Salah dalam Fikut dakwahnya Maksudnya baik, tapi justru malah Nanti akan Membuat saudara kita itu Justru malah Mengingkari Mengingkari sunnah kadang seperti itu Nah, Ada pun perincian amal dalam takbir Takbir tersebut adalah Takbiratul ihram Dengan mengangkat tangan lalu bersedekap Hal ini sebagaimana dalam Salat-salat lain Kemudian setelahnya berta'awud lalu membaca Al-Fatihah Kemudian takbir kedua Lalu bersolawat Lalu bersolawat untuk Nabi SAW Dan takbir ketiga Lalu berdoa secara khusus untuk jenazah wa akhlisu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa akhlisu murnikan doa ketika salat jenazah hanya untuk mayit saja adapun doanya adalah Allah mughfir warhamhu wa afihi wa fu'anhu wa akrim nuzulahu wa sikmat khalahu wa gsilhu bil ma'i wa salji wal barad wa min al-khataya kama yunakkasu al al-abyad min al-danas wa abdilahu khairan min darihi wa khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa 'idhu min 'adhabin nar wa min 'adabil qabri wa min 'adabin nar ya allah ampunilah dan rahmatilah dia lindungilah dia dari perkara yang tidak baik dan maafkanlah dia muliakanlah tempat tinggalnya Lapangkanlah tempat masuknya Basuhlah ia dari bekas-bekas dosa Dengan air, salju dan embun Sucikanlah dia dari kesalahan-kesalahannya Sebagaimana engkau mensucikan pakaian putih dari noda Gantikanlah untuknya negeri yang lebih baik daripada negerinya Keluarga yang lebih baik daripada keluarganya Dan pasangannya yang lebih baik daripada pasangan hidupnya Masukkanlah dia ke dalam surga Lindungilah dia dari azab kubur Dan azab neraka Doa yang sangat bagus sekali Kemudian bila jenazah jenazahnya kecil Ini berdoa dengan doa berikut Allahumma ja'alhu duhran liwalidayhi Wa faratan wa ajran والشفيئا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجرهما والحق به زلف المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم وكيه برحمتك عذاب الجحيم yang artinya ya Allah jadikanlah anak ini sebagai pendahulu bagi kedua orang tuanya tabungan atau simpanan dan pahala bagi keduanya Anak ketika meninggal Masih kecil itu adalah tabungan Bagi orang tuanya Bahkan disebutkan dalam Hadis Bukhari Nanti menjadi hijab orang tuanya dari neraka Karena itu Bapak ibu-ibu yang Anaknya meninggal masih kecil Jangan bersedih Jangan ber bersedih Itu adalah kebaikan yang diberikan Dari Allah Subhanahu SWT yang sangat besar, maka dia nanti akan menjadi hijab kita dari dari neraka. Ya Allah berberatkanlah timbangan keduanya dengan kematian si anak, besarkanlah pahala keduanya. Ya Allah jadikanlah anak ini dalam tanggungan Nabi Ibrahim atau dalam asuhan Nabi Ibrahim dan gabungkanlah dia dengan pendahulu yang solih dari kalangan anak-anak kecil kaum muslimin. Lepaskanlah dia dari adab neraka Jahim dengan rahmatmu. Catatan doa dibaca secara sir, menurut pendapat jumhur ahli ilmi. Ya, baca bacaan tersebut dibaca dengan tirih, bukan dengan dengan keras. Pada takbir terakhir Disyariatkan berdoa sebelum mengucapkan salam. Ini disebutkan dalam riwayat yang sahih bahasanya. Ketika kita takbir yang keempat ini disariatkan untuk berdoa. Jadi takbir keempat ini jangan terlalu cepat, pak ya, jangan terlalu cepat. Beri kesempatan saudara kita untuk mendoakan kebaikan kepada jenazah, doa maghfirah ataupun doa-doa yang lainnya. Kemudian mengangkat tangan di setiap takbir. Kemudian mengucapkan salam yakni Salam dua kali ke arah kanan dan kiri Seperti salam dalam Salat lima waktu ya. Kemudian salam dalam salat jenazah Dikeraskan sebagaimana salam Dalam salat yang lain Dan inilah yang dipraktekkan oleh sahabat Abdullah bin Umar Sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-bayhaki dengan sanad sahih an Kana iza salam ala jenazati Yusmi'u salamahu man yalihi Sesungguhnya beliau melakukan salam Atas jenazah Dengan memperdengarkan salamnya Kepada orang yang di dekatnya Namun Boleh juga dilirihkan Boleh juga dilirihkan Karena adanya sunah yang Yang lain Sampai Salat jenazah ataupun masa menguburkan ini sudah jam 10, eh, jam 8 lewat 10. Gimana Pak dilanjut? Dalam praktek. Kalau salat saya masih sampai di sini karena ini salatnya juga enggak mendadak. Sampai salat jenazah. Tapi Sedikit ringkasan sampeng ke kubur ni, okay, tapi sini saya ni pakai. Kita masuk secara global mengiringi jenazah, ini mungkin di, tapi tidak dalam selat, tapi masih dalam ini. Hukum mengiringi jenazah, hukum di jenazah adalah faradhiq faya. Keutamaan mengiringi jenazah. Man syahida aljanazata hatta yusalla alaihi falahu qiratun wa man hatta tudfan fihi qiratun falahu qiratun kila wa ma qiratun qala mislu jabalaini adhimaini Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan maka dia memperoleh satu qirat dan barang siapa yang menyaksikannya hingga dikuburkan maka dia memperoleh dua qirat kemudian beliau ditanya apa yang dimaksudkan dengan dua qirat Beliau menjawab Seperti dua gunung yang besar Seperti dua gunung yang Yang besar Nah, Kemudian disunahkan untuk bersegera Ketika berjalan mengangkat jenazah Tapi bukan lari ini. Bersegera tapi bukan apa Bukan lari Bukan lari Kemudian dianjurkan untuk mengangkat jenazah dari seluruh sudut keranda dengan sifat terbe, yaitu dengan empat, jadi empat posisi ini empat posisi e, keranda ini di dipikul semuanya seperti yang sudah kita maklumi. Kemudian mengiringi dan mengangkat jenazah adalah khusus bagi kaum lelaki. Yang mengiringi jenazah Dan mengangkatnya ini khusus bagi kaum Kaum lelaki Kaum wanita tidak dianjurkan ke, Untuk mengiringi jenazah Kemudian Mengiringi jenazah bagi orang yang berkendaraan Sebaiknya di belakang yang jalan kaki ini. Bagi yang kendara, berkendara Sebaiknya di belakang yang berjalan Berjalan kaki Bagi pengiring yang berjalan kaki Diperbolehkan bagi pengiring jenazah Yang berjalan kaki untuk berjalan Di depan jenazah Di belakangnya, di kanannya, dan kirinya nah, Ini boleh semuanya Di depannya, di belakangnya Di kanannya, di kirinya Bagi yang berjalan kaki di, diperbolehkan Namun yang berkendaraan sebaiknya Di belakang yang berjalan Jalan kaki Ini anjurannya seperti ini dalam sunnah Rasulullah SAW Kemudian mana yang lebih utama antara berjalan kaki dan berkendaraan Yang utama adalah berjalan Berjalan kaki Tidak diperbolehkan mengirim jenazah Dengan sesuatu yang menyelisih sunnah ya. Seperti misalnya Dengan melakukan uh, Dengan menggunakan musik Atau dengan menggunakan apa? Menggunakan uh, Lentera tetapi ada etikot Menyendiri seperti misalnya kalau membawa lampu agar terang jalannya menuju akhirat. Nah ada ada keyakinan seperti itu. Adapun kalau tidak ada keyakinan seperti itu untuk apa? Biar jalan menuju kuburannya itu terang, mudah, tidak masalah. Tapi ketika ada keyakinan tertentu, maka ini tidak diperkenankan. Disunahkan untuk tidak duduk hingga jenazah diletakkan. Jadi kita enggak boleh duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Kita masih dipikul, sebaiknya ketika kita di kuburan jangan duduk dulu sampai jenazah diletakkan baru kita boleh duduk. Disunahkan bagi orang yang telah selesai mengangkat jenazah untuk berwudu. Bagi yang mengangkat jenazah, selesai mengangkat jenazah disunahkan untuk ber berwudu. Jadi selesai mengangkat jenazah, Pak ya. Disunahkan untuk mengangkat untuk ber, berbentuk Secara global, kemudian di sini Mengubur jenazah Secara global saja ya. Tata cara mengubur jenazah Adapun hukumnya sudah maklum Hukumnya adalah Wajib ya. Disunahkan untuk Mengubur jenazah di kuburan Artinya kita Ketika mengubur jenazah Hendaknya kita kubur yang di kuburan kaum muslimin. Kalau seandainya kita punya tempat pribadi, maka yang utama adalah di kuburan kaum kaum muslimin. Artinya kan kadang ada nggih, ya, sebagian kaum muslimin punya kuburan sendiri di luar untuk keluarganya. Maka itu tidaklah lebih utama dibandingkan dengan dikubur bersama kaum muslimin di kuburan kaum muslimin. Kemudian sifat kuburan Kuburan ini luas dan luas kemudian dalam lagi bagus. Luas dan dalam lagi lagi bagus. Digali dengan luas dalam lagi bagus. Kemudian liang lahat lebih baik daripada liang sak. Liang lahat itu adalah yang menjeroh ke ya di apa nggih? Kuburan itu kita gali nggih, kita gali dari atas ke bawah itu sama Kemudian nanti Kalau syak itu nanti setelah nanti Mencapai ke tertentu Tengahnya itu kita lubangi Ini namanya syak Kalau lahat itu nanti Kita Kita apa? Kita lubangi Yang menjorok ke arah Qiblat Nah, jadi kita lubangi Maka itulah yang lebih utama bagi kaum muslimin Memakai apa? Lahat Memakai lahat bisa dipaham bang ini insyaallah kalau diselemen nabah lahat sak nah. e, kalau memang bisa dilakukan dengan lahat maka itu yang lebih utama ada pun sak juga diperbolehkan tapi yang lebih utama adalah lahat kecuali kalau tanahnya berpasir kalau tanahnya berpasir yang utama sak karena memang kalau lahat nggak bisa di tengahnya itu resak nggih. Karena itu nanti dalam dalam tulisan sayat, ini saya ini saya sebutkan juga masalah itu. Dianjurkan memakai liang syak apabila tanahnya gembur. Nah niku. Napa jeblok nggih? Yeah. Iya. Kalau memang tanahnya gembur atau nanti tidak mungkin untuk liang liang lahad, maka yang utama adalah syak. Seperti tanah berpasir atau napa? Yang kembur, tidak nah, mungkin pakai pakai nama lahat Kemudian sifat mengubur jenazah Orang yang menurunkan jenazah ke kuburan Yang menurunkan dan menguburkan jenazah adalah kaum laki-laki Meskipun jenazah kaum wanita Kemudian orang yang turun ke kuburan Satu, sebaiknya adalah mahrumnya Kalau wanita, mahrumnya Kemudian yang kedua adalah suaminya nah, Kalau wanita ini Mahrumnya berarti bapaknya Atau saudaranya Atau adiknya atau pamannya nah, Atau suaminya Jika memang ada suaminya Diutamakan orang yang tidak melakukan jima Pada malam hari penguburan Jenazah walaupun ia adalah Orang yang tidak ada hubungan kerabat dengan jenazah Yang masuk ke dalam Liang Ini Bukanlah orang yang pada malam harinya Bersenggama dengan istrinya ya. Kalau yang bersenggama maka tidak dianjurkan Untuk turun ke dalam kuburan ya. Jenazah dimasukkan dari arah letaknya kaki Kalau kita berarti dari arah mana Pak? Daerah selatan ya Dari arah selatan Ini sebagaimana sunah Nabi Alaihi SAW Kemudian disunahkan bagi orang yang masukkan jenazah untuk mengucapkan Bismillah wa alamin lati rasulillah. Bismillah wa alamin lati rasulillah. Kemudian diletakkan jenazah di kuburnya di atas bagian tubuhnya yang kanan, sedangkan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Kalau di kita menghadapnya ke arah utara, ya. pada lambungnya yang sebelah kanan. Kemudian kuburan kaum wanita ditutupi dengan kain hingga jenazahnya dikuburkan. Ini sebaiknya seperti ini. Kalau yang dikubur adalah jenazah wanita, maka ditutupi dulu, ye. kuburannya ditutupi pakai pakai kain. Yang diangkat oleh beberapa orang laki-laki ditutupi pakai kain itu yang lebih utama dan itu yang disunahkan. Adapun jika tidak maka ya tidak, tidak mengapa. Tidak disunahkan meletakkan bantal Di bagian bawah jenazah Tidak ada sunahnya Pak. Ya, tapi bagaimana Kalau dilakukan ya. Asal itu tidak diyakini Sebagai sebuah sunnah, maka tidak masalah Untuk mempermudah peletakan jenazah Tapi kalau diyakini Sunnahnya harus demikian Maka tidak ada dalil Dari sunnah Nabi SAW Wa alihi wassalam Kemudian tidak disunahkan Membuka wajah ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa jenazah dimakamkan dengan tetap dibungkus Dengan kain kafannya Dengan tanda dibuka seluruh Wajahnya Ini pendapat dari kebanyakan Para ulama Kemudian ikatan tali yang melingkari Jasadnya dilepas Ikatan tali yang melingkari Jasadnya dilepas Agar nanti ketika jenazah itu mengalami pengembangan maka nanti tidak terikat sehingga kemudian dia tersiksa dengan ikatan itu. Ya. Kemudian liang lahat ditutup dengan kayu lalu ditimbun dengan tanah dan ditinggikan sebanyak satu jengkal, ditinggikan sebanyak satu satu jengkal. Kemudian tanah di atas Tanah bagian atas kuburan dijadikan berkunduk seperti punggung unta. Ini sunahnya seperti itu, sebagaimana kuburan Rasulullah Muhammad, shollallahu alaihi wasallam. Jadi kuburannya itu begini, pak ya, bukan diratakan, Sunahnya bukan diratakan sendiri, tapi berkunduk bagian tengahnya seperti punggung unta. Sebagaimana kuburan kanjeng Nabi, shollallahu alaihi wasallam. Jadi kuburannya Nabi shallallahu alaihi itu tengahnya berkunduk seperti punuk unta. Adapun kalau diratakan tidak masalah, yang tidak masalah. Tapi kalau ingin sesuai dengan kuburannya Rasulullah maka di dikundukkan. Nah bagian tengahnya itu seperti punuk unta. Kemudian tanah bagian atas kuburan dijalan seperti unta. Selanjutnya ditandai dengan batu atau yang yang selainnya ditandai dengan batu atau yang selainnya agar diketahui bahwa ini masih baru dan kemudian juga ini kuburan keluarga fulan sehingga nanti keluarganya bisa di uh, kubur di sekitarnya. Kemudian jika memang ada air disiram dengan air ya sebagaimana hal ini disebutkan dalam riwayat yang sahih telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyiram kuburan putra beliau Ibrahim setelah selesai prosesi penumpukan kuburan dengan tanah yang diambil dari bekas galian dan kemudian beliau juga menyiramnya. wa istahabbu an yursya'a 'alal qabri ma'un liyaltaziqu turabun. Disunahkan menyiramkan air di atas kuburan agar debunya menjadi padat. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menutup E, penutup e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan tanah bekas galian dan kemudian disebutkan oleh bin Kudamah bahwa disunahkan untuk disiram air itu, Disi, apa, gundukan tadi di disiram. Namun kalau seandainya tidak maka tidak tidak mengapa. Ya, kalau tidak maka tidak tidak mengapa. Kemudian tidak menuliskan sesuatu pada batu Atau yang lainnya yang dipungsikan Sebagai tanda Kemudian mendoakan jenazah setelah Paripurna prosesi Penguburan nah, Ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin ya. Ketika selesai Prosesi penguburan hendaknya kita berhenti Sejenak Kemudian mendoakan Kode jenazah ya. Mendoakan dengan pada jenazah dengan doa yang baik mudah-mudahan diampuni mudah-mudahan dia bisa menjawab e, pertanyaan dari malaikat mungkar dan dan nakir dengan sebaik-baiknya nah ini jangan kita kita abaikan terutama kalau jenazah dari kalangan keluarga kita karena itu adalah kebaikan yang sangat besar untuk saudara kita yang telah meninggal meninggal dunia wallahu aalam bismillah wallahu talaalam demikian yang bisa kita pelajari bersama dari praktek dan teori perawatan jenazah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan sebagai amal baik bagi kita semuanya dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang ada di di dalamnya selanjutnya kita sul dengan praktek ya iya enggak uh, yang maksudnya yang yang ini yang di selain yang di punuknya tadi, ya iya. Jadi pinggir kanan dan dan apa pinggir bagian kaki dan bagian kepala gitu pak. Malam hari tidak masalah Tidak ada waktu yang Tidak ada waktu yang terlarang Untuk memandikan Adapun yang menjadi masalah itu adalah Yang dibicarakan oleh para ulama Yaitu prosesi penguburannya nah, Prosesi penguburannya Maka Sebagian ulama ada yang mengatakan Bahwa prosesi penguburannya Sebaiknya tidak dilakukan Di malam hari kecuali Memang dalam kondisi terpaksa Kenapa demikian agar nanti yang menshalati lebih banyak, yang hadir lebih banyak sehingga nanti yang mendoakan juga lebih lebih banyak. Usah takut ya. Yes. Yeah. Yeah, iya. Iya, ketemu napa? Ditutup dulu atau ada yang pakai sarung? Mungkin entar <laughs> kan. Jadi pertama nanti kalau kondisinya seperti ini, ya. ada yang bawa sarung? Ya, nah, ya, begini intinya. sampai sini gitu, cuman ini kan untuk ini aja kainnya. Nah, kemudian kita lepas kainnya. Ini kita lepas dengan kita kita potong ya, kita kita gunting seperti ini. Iya, nah, nenteng ya. Nah, kemudian juga sininya, sininya, ya. Nah, terus kemudian sini. Nah, setelah itu nanti sini juga demikian. Kemudian bawahnya gigi ke sini, gih. Nah terus sana. Nah baru nanti ini kita kita lepas, bawahnya juga kita lepas, kita tutup dengan ini. kain ini, kita tutup. Kebun, gih. Biasanya mungkin jari ya, gih jari. Ke. Nah kalau sudah seperti itu, makam. <tuh> Kita perhatikan tangannya Ini masih Kalau masih baru kita lemas Kita lemaskan Kita, kita lemaskan nah. Kemudian juga Jarinya Ini juga kita lemaskan Ini, ini seperti ini. Nah, keting, terus, nah ini juga gitu. Lemas, kemudian, ini kita lemaskan juga. lebih lepas ini lebih nanti lebih apa? lebih mudah menyikani. Ya. Dan itu lemas dan kemudian nanti mudah menyikani. Kalau begini kalau begini Pak nggih? Ya. kan sulit nanti. Ini ketika nanti ketika ini kotoran-kotoran ya. dan itu dibiarkan saja di dalam keadaan lemas. Terus kat seperti ini. Kemudian kita, kita urut pelan-pelan. Nah. Terus kemudian nanti kita ambilkan air, kemudian kita satu urut. Kalau ada kotoran yang keluar, kita angkat lagi. Angkat nah, lagi. Sampai keras. Nah, kemudian andalkan, kita, kita cegah lagi. Kalau tidak keluar maka cukup sekali saja kalau nanti ternyata masih tetap keluar terus, ternyata kok enggak berhenti-berhenti maka sudah kita kita biarkan ini putur berarti kita kemudian kita mandikan nah, setelah ini kita mandikan, kita mandikan. pertama kita wudhukan dulu kita wudhukan seperti kita terwudhu berarti tangannya tangannya tujuh nih Tulang tangannya ya seperti kita berlutut dan memang dan bulutnya, gih, ya, bulutnya pakai kain. Nah, mohon maaf, gih, ya, pakai kain kita masukkan tangan kita. Air Kemudian kita peras dengan sampai Nopo. Kemudian kita ke Kemudian juga hidungnya ya. Karena seperti kita Kalau butuh kan ya. Baru setelah itu Kalau kita butuh kemudian apa Bukanya Ya itu baru kemudian apa tangannya kita sampai siku-siku yang kanan kemudian yang kiri baru kemudian apa? lalu kemudian menuangkannya pakai apa? gayung atau selang ikut terserah sama saja tidak masalah Biasanya kalau di daerah Yang Kalau yang apa Di daerah kota biasanya pakai selang Di rumah sakit Di rumah sakit kan juga pakai apa selang. Tidak masalah Sama saja Semuanya apa yang mudah kita lakukan Itu kita lakukan Selesai Membutuhkan sudah Sudah selesai ya Kemudian setelah selesai memutukan, kita ingat bahwa memandikan jenazah adalah seperti mandi jenabat. Nah, karena itu kita keramasin dulu kepalanya. Nah, kita ambilkan air, kemudian kita siram di kepalanya. Kemudian setelah itu kita kasih sampo atau perasan daun lidera di tadi. Nah, kita cuci kepalanya. Kemudian juga. Singkatnya, kita bersihkan bersih, kemudian kita saring, siram pakai air. Selesai sampai bersih, kemudian kita ulang lagi. Kita ulang sebanyak tiga kali. Ya nah, tiga kali selesai. Nah baru kemudian kita mandikan ya, tubuhnya bagian bawah. Nyampunya juga tiga kali. Ya nyampunya juga tiga kali, singkat biar bersih. Kita ambilkan air Kemudian kita siramkan Oke Kita siram dari sini sampai sini Tangan kita Pakai weselab Dan Sarung tangan ya. Sarung tangan Kemudian weselab Kemudian nanti kita siram Setelah kita siram Kita ambilkan daun bidara Atau sabun Oke. Kemudian kita kita gosok dari lehernya sini Kemudian Tangannya Sampai ke bawah sini Kemudian kita Kita siram Kita siram Kita bersihkan Baru setelah kita bersihkan Maka nanti dibantu oleh orang lain Diiringkan Sini ah, Miring Miring, miring Ya. Nah, diiringkan seperti ini nggih. Nah. Kita ambilkan air, kita guyur air. Nah. Kita bersihkan bagian belakangnya, kemudian kita sabun dari lehernya sini nggih, belakang. Nah, kita sabun. Sampai ini, kemudian kita siram pakai pakai air. Oke? Menseo. Demikian bagian kanannya sudah selesai. Baru kemudian pindah ke kiri. Kiri. Nah, kita siram sama persis tadi. Nah, kita nanti kita iringkan Nah, beratis. Kalau sudah selesai kiri dan kanan, berarti ini satu satu kali. Yeah, satu satu kali. Kemudian kita ulang sampai tiga kali. Oke, kita ulang sampai tiga kali atau Kepala enggak usah kanan sudah tadi Tiga kali Seperti tadi tuntaskan dulu Kanan tuntaskan dulu Satu kali Kiri tuntaskan Selesai tuntas berarti satu Nah kemudian Baru Lagi sampai tiga Tiga kali kemudian terakhir Kita ambilkan air yang dicampur dengan Kapur Ayo kita siram, nah, kita siram berarti selesai. Kemudian kita ambilkan anduk, nah kita anduki, kita anduki nah, sampai kering. Kemudian ini kita ganti kainnya, kita tutup dengan kain yang panjang. Nah kering, ya. Nah ini sudah kering. Nah kemudian nanti di diangkat di tempat kafan. Nah sekarang kita <tik> <tik> sekarang kita beralih ke mengkafani. Tidak harus ada pinter nih, tujuh, ya. Enggak. Nggih. Kalau enggak enggak apa-apa enggak tanpa ini. Yang penting kan ini aja. Nggih, tujuh nggih. Ya, tujuh posisi seperti ini kemudian kain yang pertama monggo pertama dulu jangan langsung tiga satu dulu ye okay. monggo ya satu ya ye ya, satu kemudian kita kasih minyak wangi ye kita kasih parfum Nah inilah yang saya katakan tadi. Saya, saya katakan bahawa ketika kita mengartikan kafur dengan kapur barus, maka terjadi kesalahpahaman dalam menikah. Ya. Sehingga nanti akibat kan namanya, namanya kapur barus, nikah panas pak. Panas. Ya panas dia. Karena itu pernah dulu di pondok sebelum saya sebelum saya di pondok. Ini zaman e, istri saya, ketika di pondok dipraktekkan pakai kapur, kapur barus. Jadi yang dipakai praktek kepanasan. <guluh> saya bilang, Oh itu keliru, <guluh> itu keliru. Dan itu sangat panas ya pak, gitu kapur barus kan. Biasanya kan kapur barus kan nanti untuk anu ini kubalsem, bahan balsem dan balsam nikol senes balsam ini eh sembalsam gosok itu balsam gosok itu pakai napa? beliga dan lain-lain remason itu pakai kapur barus campurannya itu adalah lilin, lilin yang dipanaskan kemudian dicampur dengan minyak serai dan seterusnya. Kemudian campurannya adalah kapur barus. nah gini minyak wangi pak nah ini yang kedua ini yang ketiga nih dua tiga dua nah kita iya nggak apa-apa masih minyak wangi Ini yang ketiga kalau nggak nggak masalah cuman sebaiknya pakai yang murni aja yang murni ini cuman dua nih yang ketiga yang ketiga mas cuman tiga cuman dua seharusnya tiga ini ya nggak apa-apa sekarang nah seharusnya tiga ini oh ini untuk putri ini oh untuk putri untuk kudung ini untuk kudung g g kalau untuk putri, untuk putri ibu-ibu maka ini nah seperti ini, ini untuk kerudungnya apa? ini kayaknya yang bawah nih gini, gini bawah, gini masuk, kepalanya masuk, nah, ngerten gini, iya, nah seperti ini, ini kelihatannya untuk baju kurungnya gini, ini kerudungnya, ya kerudungnya, kerudungnya. kalau biasanya kalau seperti ini bisa terserah, gini. tapi kalau biasanya yang saya kalau saya itu lebih cenderung suka ngerten, ini bisa bisa tidak masalah, ya tuernya. Kalau saya lebih suka demikian, ini ini kita kita potong sini, ini kita potong demikian bulat, sehingga nanti tinggal lama. sudah seperti silbar, Paham Ambi? Iya, ya, ini kan nanti gini, gitu. Ya, untuk tutup kepala kan, nyetentah. Ya, nah ini nanti, ini kita potong demikian. Nah sehingga kan gusau. Ada potongannya kan tinta tadi. Ada fotonya juga. Nah, gitu kalau seperti ini kan Bukan harus paten seperti itu. Nah, betul tak? Tidak masalah. Dia lebih enak. dia seperti ini. Tidak dilepas ketika dimasukkan kuburan enggak dilepas. Ya seperti ini. Kurang lebih seperti ini nggih. Ya. Nah. Kemudian. Nah. Kemudian berikutnya. Setelah seperti itu kita ya kita bungkus. Yang kanan dulu. Ngenten toh? Kanan dulu. Nah, sampai nanti masuk sini gitu sampai ke tubuhnya yang bagian kiri kemudian sini Gih. nah begini sehingga nanti nah, tengah ya. nah, iya karena itu kita tiga kalikan pak gitu jadi nanti kan seperti ini kan biasanya kurang jadi cara mengukurnya tadi kita ukur badan jenazah lebarnya Celak Bapak nggih? Ha sini. Ini berapa? Katakanlah 40. Maka kali 3 120. Nah, kalau ini kurang, maka kita jahit, tidak masalah dijahit. Sehingga nanti bisa tertutup dengan rapat. jenazah bisa tertutup dengan dengan rapat. Eh uh, Bisa, bisa seperti itu, tidak masalah Tidak masalah iya. Yeah. Tapi agak dipelencengkan Tidak tidak masalah Tapi kalau seandainya di Ini tadi, sehingga lebih Sempurna dan tidak Ada kemungkinan nanti akan terbuka Ketika diangkat Kan kalau misalnya tiga tadi Dengan cara ditumpang tindihkan itu tadi Ada kemungkinan nanti bisa terbuka Ya yeah. itu Keras buatan, lebih aman memang di dijahit sehingga apa, memang betul betul sempurna termutup auratnya. Tidak masalah dijahit, tidak masalah. Nah, kemudian yang kedua, gitu. Dan yang ketiga, ini katakanlah ketiga, gitu. Nah, katakanlah ini ke ketiga. Nah, mengatakan. Nah, kemudian yang pertama kita olah bagian atasnya di atasnya. Kita kita lilit. Nah. Seperti ini. Okay. Nggih? Sudah dipuntir. Nah. Kemudian kita kita tali Oke, kemudian ini sisanya ini Kita pintir Kemudian kita Ini, kemudian kita puntir. Ini biasanya takut untuk nikah. Biasanya pakai boneka, pak. Ya. Ada. Kalau kita ini bisa pinjam boneka di, di kedokteran, fakultas kedokteran. Di UGM Atau mungkin di UNMU Ada boneka Dulu ketika Saya di sini UGM Pakai boneka Oke. Ini Pak ya nah, Kemudian nanti atau di sininya tidak masalah, gitu kalinya. Kalau misalnya tingkatnya di samping sini, misalnya gini, ya nggak masalah. Artinya kalau kita Di tengah seperti ini Ini juga tidak masalah ya Di tengah Tapi nanti ketika Memasukkan ke dalam ini Ini meng, Melepasnya bagian ini Itu memang agak agak sulit Kalau memang nanti Disebelahkan kiri seperti ini Biar mempermudah ketika di liang lahat Maka ini pun juga tidak masalah Tidak ada sesuatu yang paten patent ya. Bisa yang ini, bisa yang itu Mana yang paling mudah yang paling bermaslahat itu yang kita lakukan. Sudah nggih, ya? janten? Sudah selesai. Nah, seperti ini. Adapun penguburannya tentu enggak tidak bisa kita praktekan nggih. Ya? ya. Apanya, Pak? Untuk memandikan Fleksibel Bukan harus satu orang dua orang tidak Tapi kalau yang wanita sebaiknya yang memandangkan adalah Wanita Kalau yang laki-laki Yang diperbolehkan hanya suaminya uh, Yang memandangkan sebaiknya yang wanita Wanita yang memandangkan wanita Ya yeah. Uh, ya itu yang menjadi masalah gitu ya. memang memang kadang di negeri kita keadaannya kaum muslimin memang seperti itu gitu ya. masih belum paham dan seterusnya gitu ya. tapi kalau kita kembalikan kepada sunnah Nabi saw maka yang wanita yang memandikan adalah wanita laki-laki yang memandikan adalah laki-laki nah terus bagaimana ya sebaiknya yang tokoh agama tadi itu juga mengajarkan hal seperti ini kepada kaum kaum wanita sehingga mereka bisa bisa paham bisa memandikan sendiri bisa mengkafani sendiri atau kalau tidak pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada memang e, Regu kaum wanita yang memang khusus pada masa Rasulullah Sallam Dipimpin oleh umatia, umatia sahabat yang namanya umatia itu yang memimpin regu pemandian jenazah, penggavan jenazah dan bagi kaum wanita. Nah, karena itu kalau kita bisa lakukan seperti itu maka itu yang lebih baik. Jadi kaumnya berarti ada dua kalau dalam masalah jenazah, kaum dari apa? Wanita dan dari laki-laki. Bu kaum ya, Mutin wanita ya, ya Mutin wanita Ya ya bu mutinnya ini seharusnya Diajari gitu, ya, Begitu Kalau pada masa Rasulullah memang ada Ada apa Kaum wanita yang memang khusus Memandikan jenazah kaum wanita ya. Cukup ya Alhamdulillah ya cukup sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wassallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.